Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Tolong pertanyaan ini dijawab. Ini ada sedikit maksa, Jamaah. Baik, ini pertanyaannya banyak banget. Bagaimana hukumnya mengakikah bayi yang masih dalam perawatan NICU, Nisu? Anak ini baca NICU jamaah. Apa NICU itu? Bukan, ada NICU ini anak pernah dengar nih? Apa? NICU itu untuk bayi di ICU. Oh gitu toh. Ya, saya keluar. Kasih hadiah apa? apakah kita tetap mengakikohinya walaupun si bayi masih sakit dan sudah berusia 7 tahun nah, jam? bayi itu kalau sudah ditiupkan nafas tiupkan nafas, tiupkan ruh di dalamnya yang keguguran pun dianjurkan untuk diakikohi karena nanti bayi itu yang diakikohi setelah dia ditiupkan ruh, dia akan memberikan syafaat buat orang tuanya dia akan nungguin tuh bapak ibunya di pintu surga Ketika disuruh masuk surga dia mengatakan La. Allah mengatakan kenapa mereka enggak masuk surga Mereka enggak mau masuk surga sambil bapak ibunya datang Itu syafaat orang yang punya bayi mati jamaah Maka kenapa kau tidak mau mengakil koin dia Sesuatu yang agung yang kau akan dapatkan Akil koin Nah apakah mencukur bayi boleh lebih dari 7 hari karena masih sakit, boleh gak ada masalah dia cukur nanti apakah kaidah kelipatan 7 hari yang berlaku untuk mengakil koin, mencukur menimbang ya, kita secepatnya melaksanakan sunnah itu. artinya kalau memang terhalangi karena sesuatu halangan ya gak masalah kita tunda kita di hari ke-14 tapi kalau mamanya oh, gak bisa di hari ke-21, kalau di situ ya terserahlah kapan kita punya rezeki kita akil koin dan kita lakukan Nama, dalam hadis juga disebutkan dikasih nama pada hari ke-7. Artinya hari ke-7 itu bayi paling tidak sudah maksimalah punya nama. Kadang-kadang masih ribut keluarganya sama nama. Hari ke-8 namanya siapa? Wallah, waklam. Ini <laughs> masih ribut mau dikasih nama siapa anaknya. Itu kadang-kadang terjadi kayak gitu. Afwan sebelumnya Ustaz Pertanyaannya tidak sesuai dengan tema Semuanya tidak sesuai dengan tema Tenang ya? ya yang barusan sesuai dengan tema Tapi sebenarnya semua sesuai dengan tema Karena masalahnya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut Ustaz Tentang orang tua yang melarang anaknya mengikuti kajian sunnah Apakah anak berdosa apabila tidak mematuhi orang tua anak? Karena, karena setiap ada kajian sunnah, anak pergi tanpa izin. Seperti kemarin, sehabis pulang sekolah, anak langsung ke sini tanpa izin. Karena takut dicegah. Mohon penjelasannya. Jemaah, kita harus tahu bahawa anak wajib berbakti kepada orang tua. Tapi ada perintah orang tua yang tidak boleh dilaksanakan ketika perintah itu berupa kemaksiatan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan kita jadi kita jangan cuma sama orang tua sama atasan kita sama bos kita kita katakan kepada bos ketika memerintahkan kepada mahasiswa. Afan bos. Kau gak ikut menciptakan aku. Enggak. Kau akan aku kasih masak manfaat dari ini. Selama tidak bertentangan dengan pencipta diriku. Bagaimana dengan orang tua. Yang tidak suka dengan pengajian sunnah. Iya, ya, Mungkin sang anak tetap izin. Sama orang tuanya. Walaupun izin itu bisa global. Izin itu bisa global. Bisa secara spesifik, mau ikut kajian tapi izin, ya aku mau jalan-jalan ke tempat sohib oh, fabol berangkat, boleh gak kalau pas jalan-jalan mampir ke masjid boleh, dia kan sudah izin artinya, keluar dia dari rumah itu sudah dapat izin karena memang jamaah kadang kalah ya Allah ketika ada rapat ada rapat nih izin bos mau sholat, eh jangan dulu izin bos, mau ke belakang fabol kayak gitu tuh izin mau sholat gak boleh izin mau ke belakang fabol gitu kan, walaupun lama di belakang kau izin ke belakang belakang mana? ada masjid di belakang bro. ketika dimarahin, kau tadi kok lama banget iya izin ke belakang, oh iya sudah aku tadi. tapi kata orang, kau tadi sholat ya kan masjidnya di belakang bos tetap izin artinya dia dikasih izin jadi boleh kita meminta izin itu namanya dalam bahasa Tawriya artinya mengucapkan ucapan yang multi makna oh, iya artinya dia bisa dia tafsirkan apa terserahlah oleh bos itu Nah, bawa kalau taib, bagaimana hukumnya jika seorang yang tidak pernah melakukan sholat wajib, tetapi ia selalu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik mungkin yang dimaksud dengan dia habluminin nasnya dia baik, tapi habluminin Allahnya dia buruk. Nanti yang pertama dihisap pada hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi sebenarnya ini usah. Dia itu baik sama orang. Ya bisa jadi dia riak semua baiknya sama orang. Dia baik memang, tapi mengharapkan pujian. Ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Allah yang memerintahkan sholat, yang ngasih nikmat sama dia. Dia aja nggak mau sholat. Lalu dia berbuat baik sama orang. Ya mungkin kita lihat dia berbuat baik sama orang. Apakah dia niat minta pahala sama Allah? Kalau ya, engkau salat aja enggak, walah walah. Tapi ingat yang pertama dihisap pada hari kiamat adalah salat nanti. Kalau hubunganmu sama Allah baik, insya Allah yang lainnya baik. Artinya kau berbuat baik sama orang pun, mudah-mudahan itu ikhlas. Bukan mengharapkan pujian dari masyarakat. Bagaimana cara agar orang tersebut mau melakukan ibadah maupun amalan lainnya sesuai perintah tuntunannya? Itulah ilmu jemaah, ilmu. Kemudian lingkungan, kemudian sohid, ya itu banyak memiliki pengaruh dalam dalam kehidupan seseorang dia menjadi lebih baik. Antum kalau kumpul sama pelaku riba, antum lihat, anak kadangkala -kadang di Jember itu ada posnya apa yang suka jabel sepeda itu dep kolektor, ada posnya. Anak lihat yang kumpul di sana itu ada salah satu sohid anak, sohid SD. Anak ngelihat Allah, wajahnya wajah bajingan semua aja. Ini <SILENCIO> terus terang, anak lihat wajahnya itu nggak ada yang ada cahaya gitu nggak ada, ada yang antingnya tiga, ada yang rambutnya gondrong, ada yang kumisnya melinting macam macam Allah, Allah. Kalau kumpul kayak gitu, kira-kira kalau abang ke masjid enggak? Enggak, tapi kalau kumpul sama yang yang, masya Allah, dari jauh terlihat, masya Allah orang saleh. Insyaallah pas azan diajak ke masjid. Maka perlu itu semua, wallahu a'lam bissawab. Tidak sesuai dengan tema, ya. Ustaz Anas sudah mantap ingin bercadar. Tapi orang tua dan keluarga Ana melarang keras Ana bercadar. Bagaimana menurut ustaz? Nah, berkaitan dengan cadar memang terjadi perbedaan di antara ulama. Ada satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan itu kemuliaan bagaimana seorang wanita apabila di larang sama orang tuanya anak lihat kau gak perlu bercadar kau tidak perlu bercadar dulu supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar nanti mungkin ketika engkau ya udah menikah insyaallah gak ada masalah atau kau perlu memberikan pembelajaran kepada orang tua kadangkala -kadang ada orang tua ini yang melihat nah kau itu mau cadaran gimana sih tanganmu kadangkala -kadang naik sepeda motor sampai kelihatan begini ada perempuan pakai cajar tapi betisnya kelihatan. Umamanya, ya Allah gimana ini? <risas> ini kejadian ya ma'am. Kejadian. Dulu kejadian ini. Yang cerita kakak ibu anak paling tua. Umurnya sekarang 70 lebih dia. Dia cerita dulu itu di jalan ada perempuan-perempuan yang Masya Allah kerudungnya itu dipegang sampai menutup wajahnya. Tapi bajunya ini wanita tahun 70-an dia mah, bajunya itu tahu yang bukan yukensi, bajunya orang dulu itu yang transparan terus uh, ngapres apa ngapres, ya ngapres bajunya tuh, nah, ngapret ya, bajunya itu masya Allah sehingga maaf kadang-kala belahan dadanya itu Kelihatan, itu kata anak punya bibi. Eh, kau tidak usah tutupin mukamu. Tutup dadamu kau. Kerudungnya taruh situ aja. Kata dia. Maka kadang-kadang ada yang perlu diluruskan memang. Ya, mungkin kau perlu melihat skala prioritas. Mana yang lebih diutamakan ketika itu. Kalau kau sudah mantap pakai cadar. Dan keluarga insyaAllah tidak ada masalah. Kau, dan kau akan sabar menghadapi fitnah yang terjadi. Bismillah. Tapi kau tidak. Tahan dulu. Warakallah fikum. Saya mau minta tolong. Anak minum dulu, jemaah. Sila. Minta tolong nasihat untuk para suami. Bahkan berarti anak termasuk kan, jemaah? Yang sering sekali marah sama istri dan anak-anaknya, tapi selalu baik di hadapan orang lain. Termasuk sifat munafikah ini Ustadz InsyaAllah Ini pertanyaan ibu-ibu yang terakhir nih. Jadi jamaah Ya memang yang pertama ibu-ibu harus sabar Menghadapi suami yang suka marah Kenapa? Kenapa ibu mau sama dia? Ya kan ibu yang milih dia Ya udah diterima Ini namanya bersyukur Oh ah. Ya udah Ustaz memang suami anak suka marah ya bersabar pertama Kalau gak sabar yang ada cerai nantinya Lihatlah kepada kelebihan suami Tidak melihat kepada kekurangan suami Kalau ibu melihat kepada kekurangan suami Insya Allah gak ada yang punya istri di sini. Iya Karena suami ini bukan malaikat Banyak salah. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memandang kepada sisi positif. Beliau mengatakan, lah ya mukminun mukmina. itu Seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Apabila dia benci beberapa perilaku yang dia tidak sukai di istrinya, Bukankah ada yang lain yang dia sukai? Bahkan nasihat anak sebelum anak kasih nasihat bapak-bapak, Ibu-ibunya kasih nasihat dulu. Supaya menerima suaminya itu. Dia udah kayak gitu. Ada seorang wanita yang Masya Allah 17 tahun dia menikah Tiap hari ribut sama suaminya Kenapa gak cerai? Karena dia melihat masih ada kebaikan Di suaminya Tapi ada wanita yang setahun menikah cerai Karena dia hanya melihat kepada Kekurangan suaminya Ketika ditanya kenapa kau cerai? Suamiku itu tuh 1, 2, 3, 4, 5 semua kesalahannya Coba kau tanya Mbak kebaikan suami mbak itu apa Banyak sih <SILENCIO> Kalau suruh ngitung kebaikannya Capek Tapi kalau ngitung kekurangannya Cepat dia Karena itu yang dia ingat Kebaikan gak yang dia ingat ya mah. Dan itu sifat wanita Yang hanya melihat kepada Kekurangan Betul ibu-ibu Jangan bilang salah. Itu Nabi yang ngomong itu. <SILENGALAN> Sallallahu alaihi wa sallam. Iya. Makanya kalau ada lelaki yang suka melihat kepada kekurangan istrinya. Lalu mengingat-ingat mengungkit-ngungkit kesalahan istrinya. <SILENGALAN> ah, kayaknya bukan lelaki nih. Perlu ditanya. Karena lelaki gak kayak gitu. Seharusnya. Allah jadikan lelaki itu pemimpin karena dia memiliki sifat kepemimpinan. Pemimpin itu melihat kepada kekurangan apa kepada kelebihan anak buahnya? Kelebihan. Kalau dia melihat kepada kekurangan anak buahnya enggak ada yang diterima sama dia. Ketika daftar datang, Sampaian kekurangannya apa? Ada pertanyaan kayak gitu. Enggak ada. Yang ditanya, kamu bisa apa? Yang ditanya kelebihan selalu. Kita enggak ada urusan sama kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Tapi nilai lihat kelebihan kamu itu apa? Di sini Ibu-ibu, lihat kepada kelebihan suaminya. Adapun buat bapak-bapak sama. Ingat penghuni surga itu salah satu sifatnya kata Allah wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang suka menahan emosinya, itu insya Allah masuk surga. Jadi kalau antum sudah tidak bisa masuk surga, antum udah persentase kesempatan masuk surga udah berkurang. Nabi alaih sallallahu ketika datang seorang minta nasihat. Nabi cuma kasih satu pelajaran. La takdob kau jangan marah. Minta nasihat lagi. La takdob kau jangan marah. Marah ini sumber permasalahan. Maka jamaah lagi bapak-bapak. Apalagi ini marah di rumah, di luar. Tampak senyumannya. Antum tahu dokter. Dokter itu bagaimana kalau menghadapi pasien? Masya Allah, ahlan kafaul, masya Allah, sakitnya apa macam-macam. Nanti setelah diobatin macam-macam, nanti ya tiga hari balik lagi kesini ya, masya Allah. Baik banget ya, baik omongnya. Tapi kalau yang ngetuk istrinya, assalamualaikum, bang, aku mau ngomong, apa lagi? Kita <tuh>. dia, <tuh>. karena isi nggak datang lebih bulus ya, mah. Kalau pasien datang dengan duit Kalau istri Minta duit istrinya Maka kadangkala -kadang kita itu baik sama orang Tapi sama Sama istri enggak baik Maka seharusnya Antum itu Berbuat baik sama istri an. Karena Antum berbuat baik sama istri Yang melihat cuma Allah Anda ini sekarang bisa tersenyum sama Antum Karena Anda di depan orang banyak Orang akan menjaga image menjaga wibawa supaya terlihat baik, senyum kalau mau tahu hakikat seseorang itu bukan dimimbang di rumahnya tanya sama istrinya mbak suami mbak itu gimana sih kalau ceramah masya Allah aduh ngomong doang itu. <SILENCIO> Wah, yang tahu itu. siapa Ini istri yang tahu Pak Haji kan gak tahu di sini. Jadi yang tahu hakikat seorang itu Itu istiadat rumah. Jadi ada ah, yang kayak gitu jemaah. Maka yang pernah ada khutib di Mesk, khutib di ini ini sebuah cerita uh, Sungguhan atau sebuah permisalan anda tak tahu. Tapi disebutkan di buku-buku tentang ceramah di Damaskus itu ada khutib penceramah masjid Damaskus. Dia tahu ceramah jemaah membuat orang terharu. Jama. Membuat orang itu jadi bisa sodakoh dari apa macam-macam. Sedangkan suami ini, ini lelaki. Kalau di rumah hidupnya mewah. Makannya Masya Allah. Suatu hari khutbah Jumat. Istrinya dengar. Karena biasanya rumahnya imam, rumahnya khotib itu gabung sama masjid. Dia dengar ceramah suaminya. Suaminya ceramah dengan berapi-api. Menganjurkan penduduk Damaskus untuk bersodakoh untuk hidup zuhud, untuk dia berlebih-lebihan, untuk berbakti Allah. istrinya lagi nyiapin makan siang, jemaah. Dia lihat, ya Allah. Kayaknya suamiku sudah berubah Itu makanan yang mewah dia sedekahkan ke tetangga-tetangganya, jemaah. Sosei suru. Suaminya pulang dari khutbah Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mana makanannya? Bang, Ana bagikan ke tetangga, Bang. Ana dengar Abang katanya suruh. Bagi-bagi ini, itu macam-macam. Kata suaminya, Ya Allah, aku ceramah buat penduduk Damaskus, bukan buat kau. Ini cerita kayak gini. Tapi jelas orang yang tahu dengan hakikat seseorang itu istri. Maka kata Nabi AS, Khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama, sama istrinya, bukan sama tetangga, bukan sama jemaahnya, bukan sama bosnya, bukan sama sohilitnya, lah sama istri, karena kita tinggal di rumah itu ya 24 jam dia tahu, ketika kita di ranjang apa yang kita lakukan, ketika kita turun dari ranjang, kita masuk kamar mandi, kita ke meja makan, kemudian kita semua dia tahu, bagaimana kita sama anak-anak dan bapak-bapak, jadilah antum. Seperti Nabi SAW Yang beliau adalah orang yang paling baik Sama istrinya Walaupun antum tidak baik sama orang Tapi sama istri baik InsyaAllah orang yang baik sama istri Itu baik sama orang Karena dia baiknya sama istri tidak pura-pura Ada suami yang baik sama istrinya MasyaAllah baik banget Karena mau kawin lagi <laughs> MasyaAllah Abang kok berubah bang MasyaAllah jadi baik, oh ada maksudnya ya Ya apa-apa kau Tapi baik terus nanti Jangan cuma setelah kawin lagi Jadi zolim sama istrinya Tetap kau harus baik sama istrimu Dalam semua kondisi Dan ibu-ibu harus taat dan patuh sama semua suaminya Dalam semua kondisi Walaupun suaminya zolim, tetap berbakti sama suaminya Hadallahu alam suhab Jemaah anak Kayaknya Kayaknya satu saja lah jemaah anak Bismillah Nah Ini pertanyaan banyak Sudah dipilih sama panitia Sudah dipilih dipilih Disuruh baca Nah Iya Ini ada pertanyaan Ustaz Fikih sirah Kalau sudah terlanjur punya sirah Nambah karangan Dr. Ali Muhammad Salabi Apa boleh atau baik dibaca Yang anda tahu bagus Buku sirah yang ditulis oleh Ali Salabi Dia termasuk penulis sirah ya tapi anak-anak belum pernah baca kitabnya beliau. Mungkin ada beberapa kitab yang tentang tentang Khalifah yang empat anak punya. Cuma yang tentang sirah, Wallahu walahu alamissoh. Tetapi jelas antum lihat atau ambil faedah dari sana apabila itu fikih sirah. Tapi kadang-kala -kadang ada buku-buku sirah ini yang berbahaya. Kenapa? Apabila penulisnya memiliki pemikiran yang agak menyimpang. Seperti ada beberapa penulis sirah yang agak, uh, apa istilahnya, agak lebih mengutamakan akalnya. Seperti ada penulis sirah yang menolak terjadinya pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim membukhari, hadisnya Sahih dan Anas melihat ada bekas jahitan. Mereka mengatakan enggak, enggak mungkin kata dia, mana mungkin dada bisa dibelah. Jantungnya dikeluarin, dibersihkan terus dibalikin lagi, orang bisa hidup? Mana mungkin kata dia. Kenapa tidak mungkin? Kan akalmu yang tidak bisa menerima. Sekarang kau kalau melihat kedokteran sekarang canggih sekali, maka ada penulis-penulis siroh itu yang memasukkan pemikiran dia, yang seharusnya dia memaparkan siroh itu sebagaimana apa adanya, kejadian yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau sudah menyimpulkan ini yang bermasalah. Kalau nggak salah salah satunya uh, Muhammad Haikal itu termasuk yang menolak peristiwa Di belahnya dari Nabi Alaihissalam atau mengambil manfaat dari buku-buku Sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama tapi tetap berhati-hati kalau kita nggak tahu perlu tanya kepada orang yang alim yang dia sangat katakan dari anak bukunya Salafi belum pernah belum pernah baca ya tapi yang anak pernah baca ada asyrah an-nabawiyah fi baul masadil asliyah punyanya mahdi itu bagus kemudian ada umpamanya fiqhus sirah punya zaid ya itu juga bagus dan ada buku-buku sirah lainnya hadzalallahu al-rahikul punyanya safirrahman al juga lumayan bagus buku itu hadzalallahu al-misab itu misalnya ana sampaikan apabila anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla jalal. Cuma anak tadi janji mau bagi hadiah. Sarat, silakan. Oh masih banyak. Baik, anak mau kasih hadiah. Sebutkan lima sifat manusia yang tadi disebutkan. Nah, yang pertama sesat, <laughs> lemah. Iya, yang pertama lemah. Kufur, nikmat Terputus asa Kenapa? Suka Berdebat Terburu-buru Masya Allah, Allah Baik, lanjutkan Sifat yang lainnya, sebelah sini Ya, yang belakang Walim Terus Sangat walim, sangat bodoh enggak putus asa dia tadi. Suka berkeluh kesah. Ada tambahan lagi? Antum? Ada. Pasal 8. Dia cari tambahannya. Jangan. Apa? Pikir. Oke, itu suka berkeluh kesah kalau dikasih rezeki kikir kalau. Nah, kemudian Sungkah meneruti prasangka. Betul, anak sebutkan itu di apa, apa kasih hadiahnya sama dia. Baik, anak mau kasih yang di belakang anak nih. Udah cukup jamah. Sebutkan tujuh wasiat Abu Zar. Bapak. Baca nggak apa-apa, tujuh wasiat Abu Zar. Nah, kasih mic-nya. Ada mic-nya? Lewat belakang. Bapak. Bisa. Cukup, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasiat Rasulullah wa SAW kepada Al-Buddha Yang pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka Dua, memandang yang dibawahnya dan tidak selalu mendongak ke atas Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, Yang keempat, tidak meminta sesuatu apapun terhadap, terhadap orang atau terhadap manusia Yang kelima, mengucapkan yang benar walau pahit yang keenam tidak takut dalam menegakkan kebenaran dan menyampaikan yang hak dan yang ketujuh banyak-banyak membacalah La hau lalawalatul ilahilah betul jemaah barakallahu fiikum nashawwalah fabel mana hadiahnya itu kasihkan hadiah di sini taib jemaah itu yang bisa anda sampaikan sekali lagi apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah jadilah jadilah loh kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa